بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا أبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة أسكريا كجييا علم علم غائب تلتنيا مستري dalam pandangan ahli sunnah karena di sana ada alam gaib dan dunia misteri dalam pandangan televisi lain dalam pandangan dunia perdukunan juga lain dalam pandangan orang-orang pesantren juga lain dalam pandangan aliran-aliran sesat dari kaum rasionalisme dan juga neumoktazilah lain Intinya masing-masing memiliki, memiliki pandangan Sesuai dengan akidah yang mereka yakini Maka kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang masalah dunia gaib Atau alam misteri ini Menurut kacamata ahli sunnah wal jamaah, ulama as salafus dan dan pandangan rasulullah sahabat serta tabi'in Mereka itulah Yang dimaksud oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pandangan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pandangan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pandangan rasulullah Bukan hanya baik karena dia dekat dengan Rasulullah Tetapi mereka adalah baik di dalam ad-din agamanya Baik di dalam pemahamannya Dan baik di dalam pengamalan Islamnya Sehingga apapun berbicara masalah agama Yang menjadi standar, yang menjadi tolak ukur adalah mereka Para as-salafus-salamu'ala Al-Sahabah Wa tabiin Karena Rasulullah sendiri juga Memerintahkan 'Alaikum Bi Wa Sunnatil Khulafai Rasyidina Al-Mahdi'in Dia agak mendingan dibanding Kemarin di radio Makanya kemarin ceramahnya malas. Hadirin sekalian Kenapa ketika panitia mengusulkan tema ini Saya sambut dengan baik Pertama karena di sekitar daerah inilah isu kolor hijau beredar Tidak tahu itu kemana kolor hijaunya udah kalah kali hijau Tinggal kolor kuning sama merah yang belum muncul Ini kolor biru yang mau muncul juga Hati-hati banyak kolor Kemudian Yang kedua Karena sekarang ini Siaran-siaran yang Tidak sesuai dengan ajaran Baik yang Mereka tayangkan di Media elektronik Maupun mereka tebarkan di dalam media cetak Yang sungguh sangat menyesatkan umat awam Jangankan yang awam Kadang-kadang kiai Dan juga orang-orang yang notabene Ustaz Anto dipandang sebagai tokoh agama Juga bisa terbelinjat di dalam masalah Memahami alam yang satu ini Saya sering mengkritik di mana-mana Kenapa Setiap semakin kesana Siaran televisi semakin membodohi umat Kalau kita lihat negara kafir pun masih mendingan Mereka menayangkan tayangan-tayangan ilmiah Seputar masalah kajian-kajian alam Seputar masalah penyelidikan laboratorium ilmiah Bahkan dunia medis ditingkatkan Dibiayai miliaran bahkan triliunan di sini dibuat untuk tayangan mindah penyakit kekepu. Ini nggak ada di sini nggak ada yang tersinggung coba kalau kepu kalau kambing ada. Coba bayangkan hadirin sekalian kalau memang itu ada kuliahnya, kenapa UI kedokteran nggak buka sekalian? Kalau memang itu ilmiah. Tolong dong sampaikan ilmu ke orang yang lainnya Biar apa? Biar yang lainnya juga Kalau memang profesinya seperti itu Dapat lowongan kerja toh sekarang banyak pengangguran Kalau memang itu menyembuhkan Dan kesembuhan itu secara syarih dibenarkan Atau secara ilmiah bisa dibenarkan Kenapa orang lain tidak boleh mempelajarinya? Kemudian selanjutnya hadirin sekalian sampai film-film sinetron-sinetron kadang-kadang mayoritas banyak dipenuhi hal-hal yang berbau mistik. Banyak yang berbau mistik. Makanya di sini kita harus luruskan. Kemudian saya sedikit juga mungkin dulu juga ketika saya di pesantren Cumbang Tambak Beras ketika saya masih apa ya ya pokoknya gitulah eh pengalaman saya belum banyak tetapi insyaallah cukup menjadi perbandingan betapa tidak enaknya hidup di dunia klenik, mistik dan dunia-dunia gaib gitu Insyaallah nanti kita akan sampaikan beberapa pengalaman bukan pengalaman spiritual ya, enggak, tetapi hanya sekedar pengalaman sesat, pengalaman bagaimana suka dukanya kerjasama sama Jin. Sekarang kita awali, eh sekalian Pembicaraan seputar masalah alam misteri atau dunia gaib Tidak terlepas kalau dipandang dari sisi kacamata ad-dinul islam Atau kacamata ahli sunnah wal jamaah Tiga pilar atau berangkat dari tiga permasalahan inti Yang pertama Motivasi dan dorongan iman terhadap gaib Imana itu adalah fondasi Al-Dinul al Islam Alladina yu'minuna Bil-Ghaib Wa yuqimuna assolata Wa mimma razaknahum Yunfikun Iaitu mereka-mereka Adalah yang beriman terhadap Al-Ghaib dan diantara Al-Ghaib adalah uh, Yang dimaksud disini Al-Ghaib adalah Iman Terhadap malaikat, iman terhadap cerita-cerita sebelum dan sesudahnya nanti akan ada terjel dan termasuk iman terhadap bagaib adalah kita harus beriman bahawa jin itu ada. Namun hadir sekalian sebelum kita lanjutkan karena sengajanya memang eh, sebut. Masyarakat. Subhanallah Tolong tanda-tanda Kena jin itu biasanya suka ngantuk <SILENCIO> Ya Ya bawaannya itu Kemana-mana ngantuk Berdiri aja ngantuk Tapi kadang-kadang Ngantuk itu ada yang kawan bayi <SILENCIO> Dari sononya ada-ada yang kadang kepegelan, makanya kalau mau ngaji, tablak akbar, tentu tidurnya jangan pegadang ini. Nonton sepak bola ya. Ayo, ketahuan lah. Itu sepak bola itu juga termasuk pemicu datangnya jin. Ya. <laughs> Kita lanjutkan Setelah Al-ladhina yu'minuna bil-ghaib Bilal arto uh, Inti permasalahan yang kedua Kenapa kita membahas masalah Alam gaib Dan dunia misteri ini Al-imanu bil-qadwa' wal qadar Khairihi wa syarrihi Sebelum kita menyeburkan Di dalam pemahasan masalah ini Kita harus rusamkan bahwa apapun yang terjadi Di alam ini Sampai yang terjadi pada diri kita Atau jin menimpa kita Itu tidak lepas Fiqaba illahi wa qadari Makanya Allah mengomentari Tentang seputar Masalah sihir Wa ma hum bi dharri illa biidznillah Tidak akan mereka memberikan bahaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kita harus samkan Bahawa as-sabr ala amrillah, sabar terhadap takdir-takdir Allah itu kunci di dalam menyelesaikan segala sesuatu. Dengan demikian Iman terhadap gaib Percaya terhadap takdir Kemudian sabar terhadap ketetapan dan segala ketentuan Allah Kunci permasalahan, inti permasalahan Di dalam masalah Al-iman Bil-ghaib Al-iman Bi-qadarihi wa qadaihi Kemudian Assabru ala agdalillah Ini menjadi pilar utama pembahasan Dunia gaib atau alam misteri ini Jadi sudah gak runut ini. Tadi dipisah. tadi. Oke. Sekarang langsung kita. Antum sudah sering mendengar. Membahas masalah alam cin ya. Sudah sering. Belum. Kalau sudah sering gak usah dibahas. Kalau belum kita bahas. Adilah sekalian. Pernah ada satu Kejadian. Jin sedang dirukiah Yang nyuruh pada diri seseorang Kemudian diantara isi dialog itu dia kecewa banget sama manusia Kenapa saya digambarkan di dalam film, di dalam gambar-gambar itu selalu makhluk yang mengerikan Katanya dia Padahal saya itu biasa dan memang betul Jin itu makhluk biasa Cuman beda alamnya gitu aja. Tapi digambarin kadang-kadang kepalanya aneh-aneh, terus keluar apa? E, keluar ini apa? Taringnya, lidahnya besar. Ini semuanya enggak ada. Makhluk jin sendiri tidak terima. Makanya kebanyakan umat kita ini takut sama jin itu bukan karena tahu alam jin itu sendiri, karena sering melihat film horor. Betul. Jadi sampai ada orang yang takut mau masuk rumahnya sendiri. Nah, nanti kita akan bahas ternyata di mana-mana itu ada ada jin. Kenapa kita harus takut sama jin? Enggak perlu. Ya. Sekarang kita akan bahas jin adalah alam bukan manusia, bukan malaikat akan tetapi alam tersendiri. Ini tentang masalah jin. Dikomentari oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 27 Ya Bani Adama Wahai Ana Adam La Yaftinannakumus Syaitan Janganlah kalian terfitnah Atau janganlah kalian difitnah oleh syaitan Kama akhraja abwaikum minar jannah Seperti syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tuamu maksudnya Adam sama Hawa minal jannati dari surga. Wa yanziru anhumā libāsahumā. Dan setan itu berhasil menarik berhasil melepas pakaian kedua orang tua kamu liuriyahumā sa'an tihimā agar merik agar dia bisa melihat maksudnya aurat ya karena setelah masuk di surga kemudian berhasil digoda oleh iblis Maka Allah menarik pakaian Sehingga Adam terlihatlah auratnya Dan tidak keluar dari surga Kecuali berhasil menutup kemaluan saja Ini di dalam riwayat tafsir al-Baghawi <tuh> Innahu sesungguhnya jin Ya ra'ukum huwa wa qabiluhu Bersama kabilah-kabilahnya Bersama bangsa-bangsanya melihat kalian min haytsa tarawnahum sebagaimana kalian tidak bisa melihat mereka artinya jin bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat jin Inna ja'alna asyayatina awliya' lil ladina la yu'minun sesungguhnya kami menjadikan jin maksudnya Allah menjadikan syaitan. aulia Penolong, pembantu, pendamping Lilladina la yu'minun Orang-orang yang tidak beriman Dari ayat ini bisa banyak kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya syaitan Itu tidak ada yang benar Memfitnah kita Menjerumuskan kita ke dalam neraka Dan mengeluarkan kita dari surga Sebagaimana dulu dia berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga Kemudian yang kedua Kita tidak akan bisa melihat jin dalam bentuk apapun Maksudnya dalam bentuk aslinya Dalam kondisi apapun tidak bisa Namun Syekh Al-Payyar mengatakan Kalau tidak dalam bentuk aslinya Tetap bisa dilihat Jadi yang dimaksud ayat ini adalah dalam bentuk aslinya artinya kita tidak akan bisa melihat syaitan jin dalam bentuk aslinya tetapi kalau menjilmah tidak ada satu ulama pun ahli sunnah wal jamaah yang mengingkarinya kecuali beberapa orang yang termakan oleh pemikiran orientalisme atau mengikuti uh, pemikiran rasionalisme atau mengikuti pemahaman Mu'tazilah Dan dari ayat ini juga bisa kita ambil kesimpulan Apapun bentuk kerjasama dengan jin Itu hanya dilakukan orang-orang yang La yu'minun Berarti di sini Bentuk kerjasama dengan jin apapun ya Bentuknya Itu akan mengakibatkan hilangnya iman Kurangnya iman Bahkan hanya layak dilakukan orang-orang yang La yu'minun Tidak beriman Hadirin sekalian Perlu kita ketahui Bahawa Jin Adalah makhluk yang terhina Makhluk yang lebih rendah Daripada manusia Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar al-Jazairi, Innal jinna hatta solehin, sesungguhnya jin, walaupun tingkatannya paling soleh, minhum diantara mereka laakol la wa adna karamatan wa syarofan min al-insi lebih rendah, lebih terhina ketimbang manusia. Apalagi Allah telah menetapkan walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min attayyiban wa faddhalnakum ala Jadi ayat ini ikhwas sekalian tidak ada kesempatan lagi kita harus hormat. Kita harus mengagungkan apalagi memuja kepada jin. Makanya seluruh permintaan bantuan tidak mungkin kecuali pasti mengandung unsur dosa. Antum bisa lihat di dalam surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum ruhaqqa. Sesungguhnya ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia Meminta bantuan kepada laki-laki kalangan jin Tidaklah menambah bantuan itu kecuali rohaka <tuh> Disebutkan riwayat Ibnu Kasir Beliau menukil dari Abdullah Ibnu Abbas Yang dimaksud rohaka adalah Melampaui batas dan dosa besar Melampaui batas bagi jin Jin kan rendah hina kalau dibuja disanjung oleh makhluk yang halu yang yang hebat yang bagus yang terhormat melonjak melampaui batas makanya setiap kalau kita me, lagi meruk ya kemudian diantara Jin itu ada yang mengatakan saya senang sekali kalau kunjungan ke tempat-tempat dukun kenapa karena aku dibuja, aku disanjung lebih senang lagi aku kalau ke Bali itu di sana makanan-makanan pada saya kencingi dimakan orang dia akan ngelunjak dia akan berlebihan overacting dengan demikian tidak layak untuk dihormati nah dosa bagi manusia kenapa Pak karena tidaklah sin itu memberikan bantuan kepada manusia yang gratis nggak ada dan bayarannya bukan rupiah dan dolar tapi dosa besar syirik kufur makanya kalau bisa menyembelih kepala manusia kenapa harus kebu kalau bisa menyembelih kepala kebu kenapa harus kambing kalau bisa menyembelih kepala kambing kenapa harus ayam makanya semakin gede persembahannya semakin gede juga bantuannya nanti akan kita sebutkan trik-trik tukang sihir atau dukun di dalam meminta bantuan kepada setan atau jin itu caranya bagaimana dan nanti di referensi referensi juga tidak ada adanya ini memang langsung kita harus jemur ke tempat-tempat orang-orang yang telah berpengalaman seperti ini nggak ada bukunya nanti makanya sebagian yang saya sampaikan nggak ada bukunya ya nah, kalau mau bukti buktian aja ya kejombang ya terus kemudian kegresik paciran itu banyak tuh Ya, Ini dukun-dukun Yang Bertampang Kiai Pelan-pelan hmm, saja Dengar-dengar Dengar keluar tidak Pak? Atau jangan-jangan ini ada dukunnya ini? Anak khawatir Ya, Kalau membahas masalah politik Ada intel <tuh> Kalau membahas masalah dunia ini ada dukun Taib sekarang jin Kenapa dikatakan jin Dikatakan jin dari kata Jannah ya jinnu Artinya istatarot tertutup Karena dikatakan jin Karena mereka tidak bisa tertutup Tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia Indra manusia Makanya pak Jannah surga Dikatakan jannah Karena saking rindangnya Pohon-pohon tanaman yang ada di kebun itu Menutupin semua rumah-rumah yang tinggal di situ Rindang sekali Tidak gampang untuk dilihatnya Makanya surga yang kita huni nanti Masya Allah ya, Enak, tenang, tentram ya. Tidak ada gaduh sedikit pun Pergi ke puncak, repot, macet Tidak ada apa-apanya itu dibanding ini Kadang-kadang kita ke puncak kita bila mati-matian Macet pergi ke ngaji Tidak mau padahal nanti dapatnya Surga yang indah Coba bayangkan tidak pernah Kena lembur Setiap hari alal <tik> Ditipan-dipan selalu bertelekan Terus kemudian Saling berhadapan-hadapan Pacaran terus setiap hari Coba apa tidak enak Kemudian Kutu buah dahaniyah buah-buahannya gampang dipetik. Fiha faqiyatil la maqtu'atin wala mamnu'ah. Di sana banyak buah-buahan yang tidak pernah terhenti. Enggak pernah kita pengin buah-buahan. Waduh Mas, maaf sudah habis. Enggak ada. Wala mamnu'ah kan sudah ngambil tadi enggak. Kapanpun kita minta akan dikasih dan model buah-buahan apa saja kita minta kapanpun akan ada subhanallah sekarang kalau cari rambutan sulit belum panen mangga sulit apalagi lagi ngidam kesel cari barang yang lagi tidak ada kan gitu di sana masya allah makanya dikatakan jannah begitu juga dirin sekalian tameng orang yang perang dikatakan junnah Asyamujunnatun Karena tempat untuk bersembunyi pasukan Supaya tidak diserang Tombak-tombak pedang-pedang musuh Makanya dikatakan junnat Sehingga diri sekalian Orang yang gila bahasa Arabnya Majen Ayo terusin Eh majenun loh <laughs> Majenun kenapa? Karena akal sehatnya tertutupi Tidak sadar lagi alias Gila ki Inilah Jin dari kata jannah Sehingga malam yang gelap gulita Menutup semua warna-warni Gelap pekat namanya Jannah leilu Artinya malam sedang Gelap gulita Kemudian kita akan bahas Asal-usul Sayyid Sekalian juga Perlu diketahui pak bahwa jin itu diciptakan oleh Allah Sebelum manusia atau sesudah Sebelum berdasarkan firman Allah di dalam surat Al Hijr ayat 26. Walakul kholakun al min sol min hamim masnoon. Telah kami ciptakan manusia dari sol-sol dari tanah tembikar yang sudah dipanggang dikeraskan. Wal jannah khalqanahu min qabli min naris samum dan jin kami ciptakan sebelum itu maksudnya sebelum manusia dari naris samum dari api yang menyala-nyala yang saking nyala pekatnya hampir-hampir bisa meracuni yang di sekitarnya kemudian di dalam hadis rasulullah Kelompok kelompok Jin. Sekarang kita akan bahas kelompok Jin. Jadi Jin diciptakan dari api, sudah mesur, dan di sana ada ayat-ayat yang lainnya. Antum bisa lihat di dalam surat ar rahman ayat 15 dan juga hadis Rasulullah SAW. Yang bunyinya: Kulekotil mala ika tu menur, diciptakan dari nur. Wah kulekall jannah numim ma'rifin minar dan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Wah kulekall damim mausifolakum dan manusiaan Adam diciptakan sebagaimana yang kalian kenal, yaitu dari tanah. Nah setelah itu pembagian kelompok jin. Jin itu bertingkat-tingkat tidak sama. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah Yang juga Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani Di dalam sunnah ini Al-Mu'jamul Kabir Al-Hakim di dalam Mustadraknya Dan juga Imam Al-Bayhaqi Fil-Asma'i Was Sifa' Bi-Isna'din Sahih Dengan sanad yang sahih Al-Jinnu salah satu asnaf Jin itu ada tiga kelompok Ada tiga tingkat satu kelompok yang bangsa terbang Di luar angkasa Makanya kalau tukang sihir dukun Bisa terbang jangan kaget Dan jangan anda katakan itu karoma Kalau seandainya ada Kiai yang katanya Solatnya Jum'ah di Makkah Kalau seandainya benar Jangan cepat mempolis dia punya karoma Dia itu dibantu oleh jin Diterbangkan Ada suatu cerita pernah terjadi di Mesir ada seorang tokoh agama kalau di sini kiai yang paling terkenal itu orang tahu kalau sholat Jumat itu ke Mekah terbang betul ternyata hadirin sekalian ilmu kewaliannya diwariskan kepada anaknya dan anaknya ngerti belajar ilmu agama akidahnya bagus setelah ilmu itu diwariskan dan diterima ternyata Selama ini orang tuanya Bapaknya yang tokoh terkenal Dianggap memiliki karoma Selalu kerjasama dengan jin Setiap ingin terbang Si jin itu minta Sodomi Jadi orang tuanya disodomi Pokoknya kalau mau terbang Sodomi dulu Masya Allah Subhanallah Makanya di sekalian tidak ada bantuan jin itu yang gratis Coba kalau disodomi Insya Allah itu terbang ya bahkan diantara mereka ada yang disuruh setiap bantuan melempar ayam hitam ke sumur nanti kita akan jelaskan itu semua itu pernah juga anda yang dianggap wali di daerah Jawa Timur itu hadirin sekalian ternyata dia itu selama ini mengklaim saya itu sholat Jumat ke Mekah. Ternyata ada seseorang yang sama-sama punya ilmu sama Dia lihat disangkutin Di pohon bambu Di atas bambu Dihayalkan sama setan Sama jinnya kayak-kayak -kaya surat di masjidil haram Tersesat Masa Allah kasihan itu Nangkring di pohon ini eh, Di pohon bambu Ternyata hayalannya nyampe ke Mekah Dibikin hayal Dan bahkan sulapan-sulapan itu kan hayalan dari jin Nah nanti datang kepada santrinya Alhamdulillah Saya sudah selesai sholat Jum'at Imamnya tadi siapa Pak Yai Enggak tahu tadi cuman saya belakang Kalau nanti ke depan banget Khawatir gak bisa pulang katanya <laughs> Ada aja <tuh> itu. Padahal gak paham Gak tahu Wong sekarang sholatnya aja gak persis waktunya Wong sekarang berangkatnya aja jam setengah 12 Di sana jam berapa mas? Eh? Masih jam setengah 10. Pulang jam 1 belum masuk Jumat di sana. Enak aja lo Pak Yai. Salat Jumat di mana? Ono belum masuk waktunya. Itu. Tapi santrinya juga sama-sama bodohnya jadi bodoh bareng-bareng. Itu percaya aja. Saya dulu juga termasuk percaya, masyaallah. Iya ya. Baru tahu setelah di sini tak dihitung waktu perbedaan antara Saudi dengan uh, mana Indonesia itu 4 jam. Iya ya, kiai saya yang dulu sholat jumat ke mekah itu gimana dulu? Eh nggak nyambung, itu bodoh sampai jam saja nggak tahu itu saking bodohnya, masya allah. Nah ini, ini bagus ini, ya terima kasih. Iya jauh nih, masya allah. Ini nggak ada, nggak boleh diputerputan. Terus di pesantren. Isisain sedikit, dua sama. Ini untuk tarbarok ini satunya. Ehwas sekalian, ada lagi satu kiai, anak juga pernah kesana. Dulu ya, saya bukan cerita untuk ngajak antum tidak. Dulu, dan ini saya sudah kapok. Jadi ini saya kasih catatan kaki besar, ya catatan kaki besar, sebesar kebu, udah. Atau sekalian gajah Pokoknya gak mungkin kesana Ada namanya Itu pak saya datang kesana Itu jarang orang yang mud, dengan mudah ditemui Ya Jarang orang dengan mudah ditemui Kadang-kadang ada yang nunggu sampai 3 hari 4 hari, seminggu ditemu ditemui -temui. Ya Orang-orang NU NO yang Tahun DKD, tahun 70an ya, Kira-kira Pemudanya zaman-zaman itu Tahu itu itu kiai yang terkenal dan termasuk ya itu kiai yang tukang bikin baju ontokusumo itu loh baju yang kayak semar tuh yang ada tulisannya untuk pengibawaan itu anak punya juga di rumah <tuh> <tuh> itu terus kemudian hadirin sekalian ada juga kiai yang bisa berubah jadi buaya buaya putih nggak tanggung tanggung sulit nyari buaya putih yang wajar aja sulit juga, ini ada kiai jadi buaya putih, kalau pas jadi buaya diburu orang gimana itu ada hadirnya sekalian guru utama Torikoh Naksabandiyah dan Kodariyah, di Surabaya itu juga diyakini memiliki kesaktian memiliki karomah keajaiban seperti ini, kalau sholat Jumat ke Mekah nah saya datang ke sana ditemui, dia pakai-pakai hitam-hitam Mau sholat Jumaat kurang setengah jam bawa apa namanya bawa celurit terus pakai pakaian mau ke sawah itu mau ke mana Pak Yai itu ya mau ke sawah katanya tu sholatnya di mana kata orang tu jangan banyak sholat ini mau sholatnya ke Mekah itu ya Allah ya sudah anak sudah kuat terus anak jangan -jang kuat tadi tanya aja kuat itu bisa-bisa iya takut ya heh Nah setelah itu tegang kita, ini Gak ada juga ini kianya Itulah hadirnya sekalian Diterbangkan oleh jin kesana sini Dan memang Tidak mudah, tidak sembarangan Orang mendapatkan bisa kerjasama Dengan jin yang satu ini Ya Kalau yang kafir, juga ada yang bisa terbang Makanya David Coverville Yang bisa terbang kesana sini Bisa melihat, tembus Dinding lapis berapa saja bisa melihat Itu minta bantuan dari dan jin juga, jadi jangan anggap itu suatu yang mustahil. Tetapi jangan benarkan, karena itu semuanya isti'anah minta bantuan kepada Jin. Ini hakikatnya semua. Terus kemudian wasin pun hayat dan wakilah kelompok yang selanjutnya adalah kelompok ular sama anjing. Nah, ini yang banyak ini, ya. Ini yang sering kerjasama sama dukun-dukun keceng-keceng sekitar sini. Maksudnya dukun-dukun Indonesia. Itu jinnya, jin tingkatan ular ama anjing. Makanya, hadirin sekalian, ketika ada ular rumah, kita dilarang untuk membunuhnya. Karena Rasulullah mengatakan, kebanyakan adalah ular rumah itu jin. Sehingga disuruh memberikan tunda. Sekali, dua kali, tiga kali, baru setelah itu dibunuh. Kalau balik lagi. Jangan langsung dibunuh. Karena pada waktu zaman Rasulullah juga terjadi... Ada seorang sahabat pemuda kemudian rasa hati tidak enak ini disebutkan di dalam musnad Ahmad Ibnu Hambal kemudian minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ternyata istrinya dilihat sudah ada di depan pintu mau ditombak inilah menunjukkan hadirin sekalian penjagaan mahramiah istri sahabat-sahabat dulu sekarang kaum muslimin istrinya keleleeran kemana mana-mana dibiarin enggak benar itu Keluar ke pintu. Mau ditombak tuh. Coba bayangkan. Sekarang perempuan-perempuan keluar sedikit ditombak. Minta talak. Iya. Malah senangnya yang jalan-jalan itu. Apalagi sekarang banyak mal. Mal itu tempatnya setan Nanti-nanti nanti. Di antara tempatnya itu. makanya jangan sering ke mal. Apalagi yang sudah mengindap penyakit. Sihir atau kesurupan Jangan sering-sering ke pasar sama nonton film Sama nonton TV Kalau sekarang keluarga atau istrinya sakit Jual televisinya Beli buku Ganteng kan hmm, Terus kemudian kadang-kadang ada yang ajaib mas <tuh> Pada saat kita sedang berak Tahu-tahu di dalam kamar mandi Yang tertutup rapi ada ular tidak tertuluh kemungkinan ular-ular rumah itu kebanyakan adalah jin. Nah setelah itu kamu sebelum melombak saya lihat di dalam rumah Setelah dilihat ada ular melingkar besar di atas tempat tidurnya Kemudian ditumbak mati, mau dibawa dibuang Pada saat dibuang begini kesamber Ternyata masih hidup terbunuhlah si pemuda itu Rasulullah mengatakan tidak tahu yang mati duluan yang mana dia adalah Jin dengan demikian disuruh nunda tiga kali. Nya kalau sekali kita bunuh kadang-kadang kita diganggu, ya. Karena mati dia mati. Makanya dari hadis ini, dari riwayat yang ada di dalam Musyriat Ahmad menunjukkan bahwa Jin itu bisa mati, lain dengan iblis. Tuh. Yang selanjutnya adalah Wasin pun Yuhilu nawaid kelompok yang merla apa berkaki empat dan berkaki dua kayak kita. Jadi ada sebagian jin yang berkaki dua sama berkaki empat seperti ternak, ya, kambing, sapi, kebu dan yang lainnya seperti itu. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, wal jinnu yata sawaruna fi sawaril ins. Setan bisa membentuk menjelma di dalam bentuk manusia, wal baha'im hewan ternak di dalam bentuk-bentuk ular, akorib kala jengking dan yang lainnya, bahkan bisa membentuk dalam bentuk unta, sapi, kambing, kuda, keledai, ya, bighal dan ada yang membentuk bentuk burung dan ada yang seperti kita persis. Sekarang kita percepat, apakah jin itu juga kena beban syariat? Berdasarkan firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun maka jin terkena beban syariat dan juga antum bisa melihat di dalam surat al-aqaf ayat 29 nanti antum buka-buka di rumah surat al-jin ayat 11 wa anna minnas salihun di antara kami, cina ada yang soleh, waminna tu nazarika dan sebagian kita ada yang tidak soleh, kunna toro iko Masing-masing prinsip hidup kita itu berbeza. Seperti kita, ada yang pasek, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang peminum, ada yang jahat, ada yang soleh, ada yang ahli ibadah. Sama seperti kita. Tapi itu tadi mas. Sebaik-baik cina itu dibanding manusia tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan dan ini menjadi polemik sejak dulu, apakah jin dan manusia bisa menikah? Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad kahul al-insu wal jin. Boleh jadi antara jin dan manusia bisa menikah wa yulidu bainahuma wa yulad bainahuma waladun dan bisa dikaruniai anak. Bahkan Pernah Ada orang yang hamil Gadis Hamil Besar perutnya Ternyata setelah dirugyah Itu keluar cairan Wahada kasirun ma'rufun Ini banyak Terutama di sekalian Orang-orang yang melihara jin Itu anaknya jarang yang beres Kadang lahir Bulunya banyak Kenapa? Karena kadang-kadang datang Kepada istrinya menjelma seperti suaminya banyak kasihan itu Istri orang yang melihara jin Ya Luhur-luhur datang Ternyata jin bukan istri Ini bukan suaminya Mengganggu Kadang-kadang tidak jadi Kadang-kadang keguguran Kadang-kadang cacat Bahkan dulu saya punya uh, Kiai di Tamak Beras Jombang sana itu Yang dikenal Bapaknya, orang tuanya itu Sampai sin itu ngasih ke dia Anaknya gak ada yang beres tak semua Ada aja gangguannya Yang matanya begini ada yang ya Pincang, dan macam-macam Dan memang Tidaklah ya Sin itu pak, tunduk sama kita Kalau kita lagi di atasnya Kalau kita lagi kuat Kalau dia kuat, gantian Emangnya kue aja yang jadi pembantu kalian loh Kan gitu Hanya pernah cerita juga di krian sana Ini cerita sahih Ada orang yang masya Allah Setiap saat kalau siang itu mendapatkan kiriman-kiriman makanan enak Termasuk es campur duhur-duhur di sawah Tetangga sawahnya pada ngiri Suatu ketika dia muntah darah di sawah Dikiepuk kamajinnya karena dia yang sudah di atasnya. Makanya jin itu mau tunduk kalau memang yang sekarang ini memelihara dan memperalat dia masih kuat, kalau sama-sama kuatnya yang lawan. Seperti kita, ya. Kalau kita sekarang jadi bawahan, kalau ada kesempatan untuk di atas ke mana? Dengan demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih menguatkan, Pak. Jin dan manusia itu bisa menikah Ada terjadi pernikahan dan punya anak Namun tentang masalah boleh atau tidak Kita sengaja akad nikah dengan jin Itu para ulama mengatakan Tidak boleh karena maslahatnya lebih sedikit daripada mantorotnya Contoh hadirin sekalian Kalau waliman bagaimana kita menghadiri undangannya Tahu-tahu kita dikasih sukuan makanan, ternyata itu tai kebo. <gulau> kan gitu. Dimakan. Dan juga din sekalian kalau nanti punya anak, iya kalau ikut kita bisa dilihat, kalau ikut dia. Kileran kita perintah salat, bandel, kita kebuk ngilang, <gulau> repot kan? Aduh, mana ini dia? Kita dikerjain terus tiap hari. Enggak ada maslahatnya. Makanya di sini tidak boleh. sekarang kita lanjutkan tempat-tempat jin, nah ini, jadi setelah kita mempelajari jin itu ada yang tinggalnya di tanah lapang, pokoknya tanah kosong, padang pasir, lembah-lembah, lereng-lereng, itu tempatnya, makanya di zaman Arab dahulu seilia sebelum datangnya Islam, mereka melakukan persembahan-persembahan atau sajen-sajen ke lembah-lembah ke gunung-gunung bahkan orang-orang jahiliyah dulu kalau lewat gunung atau lewat sesuatu yang dianggapnya angker pamit permisi di sini juga ternyata sama ada orang masawal lewat jembatan ngebel terus titi tit gitu ya ngebel lo nggak ada mobil nggak ada orang ini kan ada penunggunya pak Iya yeah. kata orang jawa ada yang bau reksa. Yang bau reksa itu yang jaga. Pamit. Biasanya mbah. Permisi mbah. Itu ya, Pamit. Tahu-tahu ya. mbahnya lagi ee. Tahu-tahu mbahnya lagi ee. -e. Nggak tahu. ya. Kayaknya nggak benar. Siarin. Makanya di sekalian kadang-kadang ada orang habis sepak bola terganggu. Main-main di tanah lapang terganggu. Makanya kalau memang ada tanah kosong yang biasa di eh, tidak bisa tidak biasa digunakan untuk permainan maka jangan dibebaskan anak-anak kecil kita di sana. Dan kalau kena itu fatal. Maka di daerah Solo, Jawa Tengah ketika saya dakwah di sana itu ada orang yang aslinya itu sepak bola, kecelakaan di lapangan enggak begitu fatal sampai sekarang lumpuh tidak bisa berdiri enggak bisa berdiri cuman tidur aja. Ya. Ini termasuk juga gangguan. Yang ke kedua nya tempat sampah-sampah dan tempat-tempat adanya men. Jadi setiap tempat-tempat yang ada makanan itu jin di situ. Eh. Ya? Sampah-sampah sehingga kadang-kadang kadang-kadang ini tidak selamanya ya tapi kebanyakan antum kalau mau apa namanya tahu bahwa tempat sampah itu ada jin yang betul tempat yang ente gunakan buang sampah terus-terusan ente sekali-kali bersihin tidur di situ ente diganggu itu karena memang tempat dia itu oleh karena itu manzabil al-kumaman dan tempat-tempat adanya makanan itu di tempat jin. Selanjutnya yang nomor tiga adalah dawratul miyah. ee wis-wis tempat-tempat untuk buang hajat dan juga tempat-tempat untuk wudu. Ini ya. Seperti ini ada. Anikan mikir ada enggak? Ada ya. Tuh. Kemudian yang keempat alam jin yang keempat adalah as wal juhur yaitu tanah-tanah yang retak, lubang-lubang itu tempatnya jin. Kecuali lubang WC itu ya. Itu itu jelas dibikin. Jadi jangan takut. Kalau berat di situ emangnya untuk kita. Kalau seandainya jin nyasar di situ salahnya. Hmm, gitu Wong ini sudah saya siapkan untuk itu kok. Tapi yang yang banyakkan itu yang di Biasanya kalau musim kemarau tanah-tanah itu pecah-pecah atau lubang-lubang, makanya di antara jin ada yang ganggu karena dia dikencingin. Ya. Kencing di lubang itu, sumur begitu. Oh, kurang ajar gue dikencingin. Awas lo, gue cekik nanti. Ya akhirnya dikerjain kalau enggak anaknya ininya. Setelah diruqyah, kenapa kamu ganggu? Masa saya lagi enak-enak istirahat dikencingin? Coba kalau dia dikencingin kan enggak tahu. Iya ya, enggak tahu. Gitu. Tapi kan saya sudah dikencingin. Ya udah deh keluar aja sekarang kalau enggak saya bacakan ayat-ayat ini. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah yaskununa ma'al in ma'annasi fi buyutihim. Tinggal bersama manusia di rumah-rumah yang disebut dengan jin awamir atau amiroh Jin amiroh yaitu tinggal bersama manusia. Jadi dia itu kalau enggak ada manusia pergi. Itu nanti adik-adik sekalian uh, ke, selalu tempatnya di atap, kemudian nanti kalau lagi makan-makan turun, gitu terus. Dan dia kalau orangnya pergi, kok pergi. Dengan demikian hadirin sekalian tidak perlu kita takut sama jin. Di sana ada jin yang tidak mau tinggal kecuali bersama kita. Bahkan di kanan, di kiri kita ini ada korin, di kanannya ada malaikat Korin itu tidak lain adalah jin, kenapa kita harus takut jin? Cuman jangan ditantang-tantang gitu aja ya Awas loh, ayo Kalau ini jangan. ya. Karena Sin itu seperti anak kecil yang suka usil itu Pak. Beleng Kalau nanti tantang kerjain repot mana? Biarin aja Kita ta'awut Supaya berlindung dari gangguan gitu aja Kemudian selanjutnya Disebutkan dalam hadis Rasulullah Maaf dalilnya tidak saya sampaikan semua ya Karena Saya ingin percepat. Sebetulnya Pak Harusnya dipilah Pembahasan ini ada empat pilar Sebetulnya Pilar pertama Alam jin, setan, iblis itu sendiri Kemudian kesurupan sendiri Sihir sendiri Penyakit ain sendiri Dan dunia perdukunan sendiri Dukun, macam-macam dukun Kerjanya dukun Ini kita harus bahas Cuman untuk waktu yang singkat ini Maka E, mungkin barangkali nanti kita akan sampaikan secara global saja. Selanjutnya tempat kandang tempat tidurnya unta. Makanya Rasulullah mengatakan seluvi marobitil ganam. Solatlah kalian di tempat ini di tempat-tempat kandangnya kambing. Waalaikumsalam. Jangan sekali-kali kalian solat di tempat kandang unta. Kenapa alasannya? Disitulah tempatnya syaitan. Kemudian yang ketujuh, al-amakin tempat al-mahsyuroh. Tempat-tempat yang ditinggalkan oleh tuannya. Artinya, tempat-tempat yang sudah tidak dihuni, rumah-rumah kosong, pos-pos kamling yang tidak dihuni lagi, itu ditempati oleh jin. Kemudian yang kedelapan adalah al-makabir, kuburan. Makanya di sana ada jin kuburan khusus. Yang sering dipermainkan oleh orang-orang yang main sinetron di kuburan itu. Itu ya. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Utaimiyah. Kebajangan jin tinggal di tempat-tempat tanah lapang. Di kuburan. Dan di tempat-tempat najis. Dan juga tempat-tempat buang sampah. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Utaimiyah. Nombor sembilan di pasar dikatakan oleh Rasulullah SAW hadis ini diriwayatkan oleh imam, ini Salman al Farisi dikeluarkan oleh Imam al Hasan di dalam majmaun zawaid La takunan naini satu angka awal aman tak hulusuka. Jika diantara kalian mampu jangan orang yang pertama kali masuk pasar walaakhirumaniyakrujuminha <coughs> orang yang paling akhir keluar dari pasar. Fainnah mak rokatus syaiton karena disitulah tempat pertempuran syaitan wafihayan siburaya tahu dan disitulah tempat orang bertempur dan ee, menancapkan benderanya. Ekwas sekalian, makanya kalau kita lihat di pasar-pasar itu sering terjadi hipnotis, sering terjadi gangguan-gangguan karena disitulah pertempuran syaitan itu. Makanya nggak ada orang yang dihipnotis di, di masjid itu, jarang. Ya Pasar Makanya orang itu dianjurkan Rasulullah Jangan sekali-kali kalau bisa Orang yang pertama kali masuk pasar Terakhir keluar dari pasar Kadang ada orang hobi Jalan-jalannya di pasar jelek itu Jangan sampai pergi ke pasar Kalau gak butuh Dan usahakan ketika masuk pasar Membaca doa Doanya gimana Ibu-ibu Doa masuk pasar gimana mbak La ilaha la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa Kebanyakan ibu-ibu enggak tahu. Padahal sering pasar, sehari bisa dua kali. Makanya banyak yang pulang ke setanan. Itu ya. Ini istri ini suaminya yang kasihan. Ya. Terus sekarang waktu kerja setan. Kalau kita kerjanya pagi sekarang dengarkan hadis Rasulullah. La turusilu fawashikum janganlah kalian melepas binatang ternak kalian, wasibianakum dan juga anak-anak kalian. Idah wa shamsu ketika matahari terbenam. Hatta tadhabah fahmatul ansa sampai betul-betul malam itu berjalan beberapa saat. Fainna syaitina karena syaitan lambaisu ketiga itu mulai melu, ini keluar menyebar idza ghabatisyamsu hatta tadhhaba fahmatul asha sampai betul-betul malam itu datang makanya dianjurkan di dalam hadis yang lainnya anak kita kita rangkul pintu-pintu kita tutup karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup kemudian juga wadah-wadah harus kita tutup Kalau memang kosong kita harus telungkupkan dan kita Membaca bismillah Kalau memang kita tidak menemukan Pokoknya harus kita letakkan Sesuatu yang menghalangi begini Ya dan matikanlah lampu-lampu karena setan kadang-kadang masuk ketika apalagi lampu-lampu yang terbuat dari itu minyak itu biasanya masuk ketika itu kemudian dia ke sana sini merusak sehingga terbakar dengan lampu itu rumah kita maka anjuran Rasulullah untuk mematikan lampu di situ sekarang uh yang dari penguluh. coba coba lihat. Tolong dilihat di sini cara menangkal gangguan jin dan setan, supaya saya tidak usah mengulangi. Ini cara-cara untuk menanggulangi eh, gangguan jin sama setan. Nah, barang siapa yang ingin aman sebelum dimasukin. Karena orang itu kalau sudah dimasukin Biasanya jin sudah tahu pintu masuk ke dia Maka orang yang telah kesurupan Atau sudah kena sihir Itu harus lebih ekstra hati-hati Sebelum kena antum Perhatikan poin-poin Yang telah tertulis di dalam Makalah atau selebaran Yang ada di depan antum semuanya Terutama ehwa sekalian Tawud-taawud Tawud ta sebelum masuk ke rumah baru Aunzu bika lima tila ita matimin serima entah antum mau kima atau ke puncak kemudian tinggal di suatu villa intinya mau tinggal di rumah baru jangan lupa membaca doa Aunzu bika lima tila ita matimin serima kemudian taawud pada waktu kita itu terkena gangguan atau pada saat kita itu mimpi tidak enak taawud pada saat kita berhubungan dengan istri kita. Tawud ta pada waktu masuk wisi dan juga di sana masih banyak tawud ta yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan gangguan jin. Hadirin sekalian, gangguan jin itu sangat banyak sekali ya. Ada yang Masun kuli kesurupan keseluruhan. Artinya dia tidak sadar secara keseluruhan Ada yang masun jusi keserupan hanya separuh Umpamanya tangannya sakit-sakitan Tidak setruk juga Atau badannya suka sakit-sakitan Ini namanya keserupan jusi makanya barang siapa yang menemukan rasa sakit ada di dalam tubuhnya dianjurkan membaca bismillah, bismillah, bismillah Billahi wa kudratihi min syarima ajidu wa wahadir kemudian ada mas sunda imun ada yang kesurupan terus menerus jadi dia dibikin seperti orang gila ngomong dengan dunia lain ini juga masya Allah ngeri Ya e, Kemarin juga ada yang datang ke rumah Ini sihir Ternyata setelah dialog Dia itu sudah masuk 11 tahun yang lalu Dan baru ketahuan 1 tahun ini Dan rata-rata Pak Jin yang dikirimkan oleh tukang sihir itu Dia tidak bisa keluar Makanya kita ketika kita minta keluar-keluar Gimana caranya? Mau gak dibantu? Mau Karena memang dia itu kalau kembali dibunuh Atau memang dia Tidak tahu caranya keluar, digirim Karena si tukang sihir ini Sudah ada kerjasama Abi, rabi Dengan tokoh kabilah jin itu Karena jin itu ee, Seperti ee, Apa namanya manusia yang berkabilah-kabilah Ini bangsa ini, bangsa ini Sehingga dukun itu Rata-rata kalau mau menyembuhkan Orang biasanya ditanya namanya siapa, terus kemudian ibunya siapa, bapaknya siapa. Ini tujuannya untuk mencari mengecek daftar dia itu masuk ke kabilah mana ini gangguan. Itu dikasih, ini dicari nanti di dalam komputer, tek-tek begitu. Ternyata Jin juga canggih itu. Oh ternyata si Fulan ini masuk ke daftar gangguan kabilah ini. Berarti kalau mau minta bantuan supaya keluar, jangan datang ke saya, Sono. Saya enggak kenal ini orang namanya ini. Dilihat KTP-nya juga enggak ada, ya. Makanya dicek kabilah sana. Ternyata ada. Maka kalau dia ingin keluar harus memberikan persembahan-persembahan kepada si ketua kabilah itu, suruh keluar, ya. Kalau enggak ya enggak bisa. Ada juga mas suntaifun artinya orang itu dibikin kaget-kaget atau dibikin kadang-kadang eh, ini kadang-kadang kumat kadang-kadang tidak. Selanjutnya sekalian uh, Kita akan membahas Tanda-tanda orang kesurupan Secara umum Tanda-tanda kesurupan Orang itu kalau dengar adhan Atau dengar bacaan Al-Quran Gemetar Kepala pusing Itu kalau dengar adhan Tapi adhannya bukan adhan yang Adzan sunnah itu malah senang jinnya. Adzan yang benar-benar ya. Ada kadang-kadang azannya Allah meliuk-liuk sampai enggak enggak bisa didengar. Itu malah tidur jinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan yang sunnah. Itu dia gemetar. Jangankan dia yang paling tinggi ifrit aja kalau dengar adan itu lari sampai keluar kentutnya berut begitu saking takutnya sambil nangis nanti tapi kalau uh, selesai adan balik lagi entuh kaya di sini <tuh> mendingan setan jin kalau dengar adan masih takut setan manusia ini yang kepangetan dengar adan malah nggak berkitar repot nah dibacakan kalau dibacakan Al-Quran terutama ayat-ayat yang terkait dengan jin sihir itu. Biasanya diawali dengan kepalanya pusing. Terus gak mau mendengarkan. Kayaknya ada gangguan pendengarannya itu. Ada yang mengatakan jangan dengar. Jangan dengar ya. Itu. Banyak orang-orang yang benci dengerin Quran itu ada jinnya semua tuh. Itu. Nah jin itu bentuknya. Di dalam hati dia menciptakan waswas. -was, atau memang Jin sengaja mengganggu menyakiti. Kemudian kita deteksi yang selanjutnya pada saat dia bangun, biasanya dalam kondisi wajar waras sehat bangun seperti ini, satu al-arakwal kalak dia itu selalu dibikin stres galau ke, ini gelisah, itu cirinya pertama. Jadi galau gelisah dan suka dibikin ketakutan tetapi takut apa enggak jelas. Kemudian yang kedua biasanya senang menyendiri, ya. Senang uzlah. Senangnya menyendiri, uzlah, tidak mau nyampur sama orang lain. Ya. Kemudian yang ketiganya asudhaun as daim. Eh dia itu selalu menderita kepala sakit terus-terusan. Ya, sakit terus-terusan dipijet, diobatin, tidak pernah sembuh. Kemudian yang keempatnya yang paling banyak ini juga adalah al-khumul wal kasal, dia dibikin itu malas ya. Terus eh, penampilannya itu tidak pernah rapi ya, waswas ya. Malas mandi. Katanya orang kalau sudah malas mandi hati-hati. Itu awal kena jin. Ya. Penampilannya itu biasanya nden sekalian tidak pernah rapi. Terus kemudian kalau kita lihat kamar, kamar tidurnya itu juga gak karu-karuan, hidupnya gak teratur, kemudian dibikin malasnya setengah mati, mau kerja malas apa-apa malas. Terlebih diawali dengan malas mandi. Kemudian kadang-kadang dia kesurupan, kejang-kejang, seperti orang ayanan, tapi dia tidak biasa ayanan. Maka kadang-kadang ayanan itu kadang Penyakit jasmani Kadang-kadang penyakit rohani Yang hasil gangguan dari sin itu Terus kemudian Tidak mau menjaga kebersihan Yang saya katakan tadi Bahkan adik sekalian Kadang-kadang tanda-tanda ini Tidak ada sama sekali Maka kita cek Ketika kita ingin menyembuhkan Orang yang kena kesurupan Kita cek tidurnya Nah tanda-tanda tidur selalu melihat makhluk-makhluk aneh. Melihat orang tanpa kepala. Atau kadang-kadang makhluk ya, melihat orang-orang yang aneh mukanya jelek atau melihat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ru'yah mimpinya itu sering membuat ketakutan terhadap mimpi. Mau tidur takut terhadap mimpi. Kemudian sering ketawa berlebihan. Kalau lagi diem diem sekali, tapi kalau ketawa ngawak nggak ada habis-habisnya Ini juga termasuk tanda-tanda orang kesurupan. Terutama di Indonesia, kalian kadang-kadang tertawa pada waktu tidur. Ada? Kalau ada orang yang tertawa pada waktu tidur, senyum-senyum pada waktu tidur, dibangunin, saya kira bangun enggak? Nah ini ada tanda-tanda itu. Gitu. Ada. Orang yang tidur itu bisa ketawa. Gitu kan gitu. Tahu-tahu senyum gitu. Bukan gila enggak. Enggak stres juga penyakit itu. Kemudian pada saat. Kita melihat itu semuanya. Biasanya tanda-tanda yang. Kita lihat. Orangnya. Pemarah. Ketakutan yang pemarah yang sangat Ketakutan yang sangat Kembira yang sangat Lalai yang sangat Dan juga senang mengikuti syahwat Dan suka menyakiti orang lain Ganggu Itu orang-orang yang tanda-tanda Kena gangguan kesurupan Tentang masalah kesurupan mbak Dalil-dalil kesurupan cukup banyak sekali Di zaman Rasulullah Pernah ada seorang perempuan yang datang ia yang minta didoakan oleh Rasulullah SAW agar disembuhkan Dan juga pernah Rasulullah SAW menyembuhkan orang yang kemasukan jin Kemudian dipukul oleh Rasulullah Sambil dikatakan bahawa keluarlah wahai musuh Allah Saya adalah utusan Allah Maka jin itu keluar Ini semuanya tidak bisa kita ingkarin karena terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sampai kepada derajat mutawatir karena itu ada di dalam Bukhari dan juga Muslim. Wallahu anam bisawat. Selanjutnya hadirin sekalian, sebab-sebab orang kesurupan. Faktor jin itu mengganggu manusia. Ada enam faktor. Yang pertama Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah menguji manusia itu Bisa dengan penyakit Bisa dengan kurangnya rezeki Dan juga bisa dengan makhluk yang lainnya Mengganggu dia Serang dan yang lainnya Kemudian yang kedua Ini sekalian <tuh batun minallah> sanksi siksaan dari Allah Karena akibat kemaksiatan yang dilakukan Makanya diantara jin itu ...menimpa orang-orang yang jahat ahli maksiat... ...karena sanksi dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kemaksiatan. Kemaksiatan yang mereka lakukan. Makanya disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 36... ...wamai ya'asyu an zikrir rahmani... ...nuqayyad lahu syaitanan fawalahu qarin. Barang siapa yang sekarang ini... ...berpaling dari zikrur rahman... ...maksudnya mengingat Allah maka Allah jadikan teman yang mengikat dia adalah syaitan. Kemudian yang ketiga, karena asmara. Makanya ada di antara jin yang masuk ke perempuan atau laki-laki karena alasannya saya cinta. Hati-hati, yang lagi didemenin sama jin ini hati-hati. Lagi disenengin sama jin, kalau disenengin sama manusia enak nikah. Ya. Dan ini paling sulit karena alasannya cuma satu yaitu cinta jadi lagi gantung, lagi senang makanya dia dibikin untuk dimiliki dan mungkin dia beranggapan saya bisa menikah dengan dia kemudian yang keempatnya adalah al-mujazah wal-intikom karena sebab pembalasan balas dendam karena tadi mungkin diantara keluarganya yang disiram banyu panas atau air panas ada yang dikencingin mungkin tempat tinggalnya diberakin kadang-kadang ada orang juga keterlaluan berak di lubang-lubang ya berak di tempat WC itu loh kalau mau, berak ngawur ya jangan ya itu tempatnya jin makanya nanti ada gangguan-gangguan yang ditimpakan ke kita kemudian selanjutnya yang kelima adalah itu hanya sekedar iseng yang dilakukan oleh syaitan jadi hanya sekedar ingin ganggu usil kemudian yang terakhir karena jin masuk ke kita dikirim oleh tukang sihir dan inilah jin yang paling susah untuk dikeluarkan saya sering menamakan jin instalan diinstal oleh tukang sihir sehingga program itu enggak gampang dirusak itu kayak kirim virus gitu loh, Pak makanya harus di lagi ya lalu si sembukan ekstra hat ini apa namanya sabar berulang-ulang Kadang-kadang disembuhin keluar, ngundang lagi yang lebih kuat, masuk lagi. Ngundang lagi, lebih kuat, masuk lagi. Kenapa? Jin yang diperbantukan banyak. Karena si tukang sihir itu minta bantuan langsung kepada ketua kabilahnya. Wah, datang lagi. tuan, ini sudah kalah. Tolong dikirimin lagi. Kirim lagi, masuk lagi, dan seterusnya. Makanya kadang-kadang keluar dua, masuk sepuluh. Gitu. Banyak masuknya ketimbang keluarnya. Inilah hadirin sekalian hal-hal yang menyebabkan Sin uh, itu mengganggu kita Sekarang kita tiba saatnya kepada Obat-obat atau apa saja Obat yang diperbolehkan untuk menyembuhkan uh, Orang yang telah kena kesurupan ini Sekarang hadirin sekalian kita Pertama tidak ada ubat yang paling bagus kecuali Al Quran. Ya Al Quran. Al Quran. Kemudian sekarang kita akan bahas syarat-syarat orang yang menyembuhkan. Kalau ingin merukyah orang, hadirin sekalian tidak semua orang dengan gampang mengusir jin, tidak semua orang dengan gampang mengusir syaitan. Walaupun mengusir setan jin-jin itu bukan keahlian orang-orang tertentu saja Bukan Lain dengan dunia perdukunan itu Bahwa dunia ini hanya orang-orang milik orang khusus Bahkan hadirin sekalian Semua kita ini bisa menyembuhkan Mengeluarkan jin dari tubuh manusia Menyembuhkan kesurupan, Menyembuhkan sihir Bahkan pengobatan yang terbaik adalah diri kita sendiri Cuman masalahnya ada di antara orang yang lengkap persyaratannya, ada orang yang kurang persyaratannya, bahkan di antara orang ada yang tidak ada sama sekali persyaratan untuk bisa menyembuhkan, sehingga doa-doa yang dibaca itu tumpul tidak mustajab. Maka sering saya mengumpamakan, Pak, Quran itu seperti pisau tajam, tergantung yang sekarang ini ngiris. Kalau sekarang tangan yang digunakan untuk ngiris ini setruk. Maka setajam apapun pisau tidak akan bisa dibuat untuk me mengiris benda apapun. Maka Quran itu merupakan pisau yang tajam. Harus diiris dengan orang yang begitu kuat, kuat imannya, kuat persyaratannya. Insya Allah itu semuanya akan bisa terkabulkan. Di antara syarat yang pertama adalah husnul ihtiyad. Seorang roky atau orang yang merukyah harus memiliki akidah yang baik. Enggak mungkin. Eh, sekalian. Orang yang sekarang ini akidahnya, tauhidnya jeblok. Berbagai macam hurufan. Berbagai macam bid'ah ada di dalam dirinya. Kesirikan dilakukan tidak mungkin. Kalau seandainya ada orang yang mampu menyembuhkan. Dengan melakukan berbagai macam kesirikan, kekufuran, ketahuilah. Itu bukan cara syariat akan tetapi. Cara-cara seperti yang dilakukan oleh dukun. Walaupun label dia adalah kiai. Atau yang disebut dengan alim ulama Alhamdulillah bukan ulama Alim ulama itu berlebihan juga ya Alim ulama Itu kan lebih dari al-allama Makanya ya. antum jangan sering-sering mengucapkan alim ulama Apalagi orangnya biasa-biasa saja Nah ini Maka ya waskalian kita itu kadang-kadang cukup males Menyembuhkan orang yang sakit itu Keluarganya tidak siap akidah Kenapa Kalau tidak siap akidah Tidak siap terkondisikan Islam di rumah Itu disembuhkan nanti kita pulang balik lagi Kadang-kadang cukup Membuat kita itu kesel Subhanallah hadirin sekalian Dia sedang kita sedang enak-enaknya Menyembuhkan Keluarganya nonton televisi Cak cek cek cek cek mungkin itu Rumahnya ada gambar-gambar di tanggalan di ini Ini semuanya tidak dibenarkan Kemudian hendaknya seorang roki Yang meruqiyah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Ayyakunar roki muti'an dillah Hendaknya seorang yang meruqiyah itu Ahli ibadah, taat beragama Dan menjauhi berbagai macam kemaksiatan kalau sekarang orang yang tukang ruqyah ahli maksiat Jauh dari itu semuanya uh, Yang ini tidak bisa menyembuhkan Kemudian kalau seandainya sekarang tolong dihati-hati yang sakit perempuan Jangan sampai terjadi khulwa alias berdua-duaan dengan yang kita sembuhkan Harus disertai dengan makhlum dan aurat seluruh tubuhnya harus tertutup rapi Usahakan Apalagi orang yang sedang kesurupan itu biasanya gerak-gerak. Jangan sampai terbuka auratnya. Maka Syekh At-Tayyar menyarankan barang siapa yang belum nikah. Jangan sekali-kali merukyah. Kenapa? Kalau belum nikah itu sulit mengendalikan dirinya. Dan masih rentan berbagai macam gangguan. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya nomor lima. Hendaknya seorang yang merukyah terus menjaga bersuci baik dari hadas besar maupun kecil. Jangan sampai merukyah dalam keadaan kentut atau berhadas, karena itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahuwataala. Sebelum sebelum dia merukyah hendaknya seorang roki mendiagnosa dulu, mendeteksi dulu. Sebab asal-usul sakit orang ini Jangan-jangan dia keserupan Bukan keserupan tapi stres Ya Harus ditanya dulu, dicek dulu Gejala-gejala uh, pada saat tidur bagaimana Gejala-gejala pada saat bangun bagaimana Terus kemudian dia itu suka pemarah enggak Kalau ketawa ngakak enggak Dan yang lainnya Ini semuanya Kalau memang ada kita mulai rupiah Karena pernah pengalaman kecolongan kita sedang meruqyah orang, tetapi kita tidak tanya penyakitnya dari mana asal-usulnya langsung kita ruqyah. Ternyata stres dua hari tidak minum pil stresnya itu. Sekarang umat, ya ini Pak, biarpun diruqyah sampai kata Al-Qur'an enggak sembuh-sembuh, malah niruin ketika itu. Niruin, saya yang baca ayat kursi dia baca juga. Ini. Ya jadi ada yang ketawa, Ustaz dia bisa baca Quran juga Ustaz. Jinnya aneh ini Ustaz. Itu. Terus saja dibaca. Kok semakin cengal, cengir. Akhirnya kita berhenti kepegelan ya. Sampai keringat ininya. Terus akhirnya tanya, ini gimana sih Pak sebetulnya? Ini kan ceritanya gini Pak Ustaz. Ini dua hari sudah enggak minum pil stres. Waduh. Udah, Udah pulang deh, ayo pulang-pulang. ya. Ini enggak bisa dirukiah Belanya seorang rukiah harus amin, amanah Amanah artinya Kalau melihat sesuatu gejala-gejala Yang aib, tidak gampang Menceritakan kepada orang lain Dan juga andaknya dia Seorang yang betul-betul Nasih, ikhlas ya? Kalau ada apa-apa eh, Dia tidak gampang untuk Memponis ini, memponis itu Dan mencelah ini, mencelah itu Artinya kita rukiah Nah, sekarang setelah itu Bagi orang yang dirukiah bagi orang yang diruqiyah, tidak hanya meyakini bahawa segala manfaat mandorat itu datang dari Allah. Jangan sampai meyakini bahawa itu datang dari orang yang meruqiyah. Makanya e, beberapa ulama, diantaranya Syed Abdul Aziz bin Bas, Dr. At-Piyyar, mengatakan tidak afzol orang itu membuka biru ruqiyah. Sehingga orang berdatangan, itu enggak bagus. Ya, Ini pertama nanti Akan muncul beberapa keyakinan Wah, ini orang Paling memiliki kesaktian Karoma, tidak seperti yang lainnya Dan yang kedua Akhirnya ada yang banding-bandingin ah Di sana lebih bagus, lebih manjur Daripada yang ini, kayaknya ini Imannya kurang kuat, di sana bagus Kemudian hadirin sekalian Nanti menyebabkan hurur Yang roghi ini, wah subah. Orang setiap hari ratusan Datang ke rumah saya Akhirnya mirip seperti dukun, apalagi pasang-pasang iklan. Silakan bengkel apa ya? Bro, bersinir lagi nanti. Uh, bengkel akhlak, ya. Saya juga mau buka bengkel akhlak ini. Bengkel akhlak dan rohani. Ini akhirnya, dini sekalian nanti orang yang datang ke sana dia menyukakan wah. Terus kemudian hadirin sekalian Al-Istikshar nanti berlebihan Di dalam mengambil upah daripada Orang-orang yang diruqyah Inilah yang membuka peluang-peluang Sehingga saya sarankan Semua harus jadi tukang ruqyah Udah lah gak usah disarankan sana sini Kalau ada orang yang sakit Di sekitar yang cepat, cepat digarap Sendiri-sendiri Kalau kita gak berusaha untuk garap Wah saya belum memenuhi syarat Ustaz. Penuhi sekarang ya penuhi. Kalau sekarang banyak masyiat tinggalin. Enggak bisa baca Quran, apalin Baca tajwidnya, makhrajnya, gitu dan seterusnya. Sehingga tidak ngandelin nunggu ustaz sampai kadang pasiennya udah melilit-melilit begini enggak disembuh-sembuhin. Jangan nongkrong ya sendiri-sendiri. Sehingga tidak ada kesan mirip dengan tandingan kan. Wah, kalau ada ustaz si fulan yang bisa mindah ini ke sini. Maka ini harus ada tandingannya Sehingga tandingan Dan ini kurang begitu bagus Dan tidaknya orang yang dirukiah juga <coughs> percaya yakin bahwa Allah lah yang memberikan kesembuhan Semua itu Ini Kemudian yang ketiga hendaklah orang yang dirukiah juga taat kepada Allah Dan tidak melakukan apa-apa yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka Kemudian hal-hal yang terkait dengan sihir kesurupan Sekarang kita akan pindah ke dal ini sin e, dan kesurupan Kita akan cepat pindah ke masalah sihir Eh was sekalian perlu diketahui Untuk membedakan antara kiai, dukun, paranormal Terus kemudian orang pintar Dan mungkin juga penyembuhan dengan Al-Quran di sini Syekh Abdul Salam Al-Durani membedakan kurang lebih 13 pembeda. Dari 13 inilah kita bisa membedakan apapun bentuknya, ini dukun, ini rukyah dari Quran. Pertama kalau dukun tukang sihir atau paranormal biasanya ketika mengobati awalnya bertanya kepada pasiennya, nama dia dan nama ibunya. Nama kamu siapa? Terus kemudian ibu kamu siapa? Lu sambil dipegang-pegang. Terus kemudian komat kami. Kemudian yang kedua, biasanya meminta bekas-bekas baik itu pakaiannya atau bekas kopiahnya atau kadang-kadang kacu, -kadang sapu tangan, kaos dalam, celana dalam atau BH. Itu diminta Kemudian yang kedua, kadang-kadang minta kepada pasien untuk menyembelih hewan tertentu, baik ayam putih mulus atau ayam hitam mulus atau kambing atau kalau sekarang digarap sendiri, ya, kambing disembelih. Alasannya itu cuma alasan aja pak penyakit dipindah ke kambing itu cuma alasan. Itu sebetulnya begini, Jinnya itu mau menyembuhkan dengan syarat minta disembelihin kambing. Cuman orang dibikin pantas, ada pengobatan alternatif pemindahan penyakit ke kambing. Padahal transaksinya ke mana ke jin sana itu, saya mau bantu kamu asalkan kamu mau menyembelih kambing. Saya mau bantu kamu asalkan kamu bisa menyembelih kebu atau kalau memang bisa manusia. Ini semakin hebat persembahannya, semakin hebat juga bantuannya. <tuh> Dan saya katakan semakin kufur semakin cepat bantuan. Makanya saya dulu diberitahu karena kiyainya enggak mau ngajarin. Diberitahu sihir yang paling mantap adalah orang tersebut makai e, dalam keadaan junub Quran Musab didulukin dibaca mantranya. Itu sihir yang paling bagus. Sekali tembak tembus. Jarang yang meleset Tetapi pelakunya kufur Dan katanya kiai yang nyantet juga Tidak akan lama dia hidup Katanya gitu Kemudian ada juga Mushab itu dipakai gabia Dipakai sandal kanan kiri Kemudian masuk ke WC Sambil berak dibaca mantranya. Ini juga cara-cara untuk uh, Mensihir Kemudian hadirin sekalian selanjutnya, setelah menyembelih kambing biasanya diambil darahnya, kemudian dioser-oserin ke pasiennya. Itu tandanya ini dukun. Walaupun kiai namanya. Lalu hadirin sekalian menulis talasim, yaitu isim-isim wakaf-wakaf atau disebut dengan bahasa kita itu raja, raja. Ya macam-macam raja itu ada raja pengaribowo, ada raja untuk sakit, ada raja untuk pager badan, ada raja untuk e, menjaga kehamilan, untuk memperlancar kehamilan, ada raja untuk menglaris. Itu semuanya dibikin oleh dukun-dukun itu. <tuh> Lalu hadirin sekalian biasanya walaupun membaca di awalnya Bismillah, tetapi selanjutnya membaca mantra-mantra yang tidak jelas. Maknanya apa tidak bisa dipahami Kemudian selanjutnya Biasanya memberikan Isim hijab cimat Kepada pasiennya Dikasih bekal-bekal itu Biasanya berupa kertas atau sabuk Atau dompet Untuk dibawa kemana-mana Katanya itu pagar Supaya tidak dimasukinya Jin maksudnya Nomor tujuh Memerintahkan untuk Ini memerintahkan Si pasien untuk menyendiri di dalam suatu ruangan yang gelap jauh dari sinar Baik sinar matahari atau yang lainnya Ini Dan juga kadang-kadang melarang pasien untuk mandi Dalam waktu beberapa hari Ini rata-rata jennya -rata nasrani atau kafir Kemudian yang kesembilan memberikan sesuatu kepada pasien untuk ditanam di depan rumah atau biasanya di tengah rumah atau di pojok-pojok rumah atau kadang-kadang menyuruh untuk menyembelih kalau memang istilah mereka ilmu putih ayam putih disembelih kaki sama kepalanya ditanam di tengah rumah kemudian nyebat ibad untuk selamatan dimakan bersama-sama ngundang tetangga kanan kiri ini juga cara-cara perdukunan yang disebut dengan tumbal kemudian selanjutnya nomor 10 memberikan kepada pasien kertas-kertas yang telah dikasih japa jabi Yang telah dikasih bumbu-bumbu e, doa-doa mantra-mantra Biasanya dipanggang di suatu kemenyan Dipanggang di e, apa kayu arab yang wangi itu Atau di tempat-tempat yang lainnya Selanjutnya dan sekalian Kadang-kadang si dukun itu komat kamit membaca sesuatu yang hei rumah kalam yang tidak bisa atau ucapan yang tidak bisa dipahami. Dan bahkan ada yang sekalian si dukun tukang sihir itu mampu menebak sebelum diberitahu kamu dari daerah ini ya keluarga kamu sini bahkan pak diantara dukun itu ada yang sanggup mengabarkan rumah kamu menghadap ke utara terbuat dari tembok. Bisa ya, Terbuat dari bambu dan yang lainnya Dan selanjutnya dan sekalian eh, Yang kedua belas Biasanya dia dibekali Dengan raja-raja yang ditulis Di badannya, di punggungnya Di tangannya, atau di tempat-tempat Yang dianggap sakit Kemudian dibacakan beberapa Mantra-mantra yang kita Tidak bisa memahaminya Ewah sekalian, demikianlah mungkin nanti hal-hal yang e, terkait dengan penjelasan tambahan kita akan tambahi di dalam e, proses tanya jawab nanti, insya Allah e, langsung saja. Tolong diperhatikan.